aku teh nemuin ayat ini walidaini ihsana di Al-Qur'an teh berbuat baiklah kepada orang Aku teh ayat birul wali da ini ih sana di Alquran teh berbuat baiklah kepada orang tua dengan Alquran. Aku teh nemuin ayat birul wali da ini ih sana di Alquran teh berbuat baiklah kepada orang tuanya berkisian tuh.